Alhamdulillah, والصلاه والسلام على رسول الله. Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah. Wala wa haula wala quwwata illa billah. Hidup sezaman dengan Nabi Isa yaitu Nabi Yahya. Nabi Yahya ini sepupunya Nabi Isa. Nabi Yahya salam, sebagaimana sudah pernah diterangkan pada tahun yang lalu sejarahnya mati beliau tragis yaitu dibunuh dan pembunuhan kepada para Ambiya ini adalah bukan hal yang aneh bagi Bani Israel Bani Israel itu membunuh para nabi mereka Ceritanya adalah Seorang raja Di daerah situ Sangat menghormati Dengan Nabi Yahya Sehingga Nabi Yahya menjadi penasihat utama Si raja Tapi si raja ini senang dengan perempuan yang tidak halal bagi dia yaitu keponakannya sendiri putri daripada saudaranya berarti keponakannya sendiri Nabi Yahya diminta oleh si Raja untuk mengawinkannya dengan Keponakannya Nabi Yahya menolak Jangan Raja Tidak halal bagi kamu Untuk kawin dengan dia Ibunya perempuan ini Pingin anaknya dikawin Raja Ya karena materi tentunya Karena duniawi tentunya Si Raja patuh dengan Nabi Yahya akhirnya dendam si ibu perempuan itu. Ingin merencanakan rencana jahat yaitu saat Nabi Asa'at eh si raja lagi berpesta biasanya punya waktu khusus untuk minum-minum. si perempuan anaknya perempuan ini dihias diparas dengan yang sangat cantiknya sama si ibu kemudian dikasih kain yang sangat tipis diperintahkan untuk melayani si raja buat raja mabuk berat. Pasti nanti raja akan minta kepada kamu untuk melayani dia. Ketika syahwat sambil mabuk. Kemudian kalau kamu diajak untuk berbuat tolak. Jangan mau. Kecuali Kalau dia siap untuk Memberikan permintaan Kamu Si Raja akan tanya nanti Kepada kamu, apa permintaan Yang kamu harapkan Kepalanya Nabi Yahya Jangan mau kecuali itu Biar gak ada ngalangi kita Lagi, ini semuanya Yang ngalangi adalah Yahya Akhirnya terjadilah itu saat ketika waktu saat minum raja Si perempuan itu dengan berselok berapa, berparas yang sangat elok Sangat menarik tentunya kasih minum khomer, kasih minum khomer sampai benar-benar mabuk berat teler si raja ini. Ketika raja mau mengajak, enggak kata dia. Ayo. Aku ini itu, aku ini itu. Enggak. Kecuali kalau kamu kasih permintaan aku. Mau berapa kamu? Mau emas berapa kilo misalnya? Mau duit berapa juta, ratus juta? Mau apa kamu? bukan duit yang aku minta. Kepalanya Nabi Yahya kata dia. Gila kamu. Masa kepalanya Nabi Yahya itu permintaanku. Kalau kamu memberi permintaanku, aku siap akan melayani kamu. Ya, teler. Gimana orang teler? Panggil pasukannya Geret Penggal kepalanya Bawa sini Dipenggal kepada Nabi Yahya Dibawa kepala Nabi Yahya Ditaruh ada di talam Diserahkan Itu Nabi Yahya Sekalipun kepalanya sudah terpisah dari jasadnya Tetap menyatakan Eh nggak halal bagi kamu itu perempuannya tadi. Perempuan tadi itu melihat bahwa si nabi Yahya udah terbunuh, dia lari ke atas sambil berjoget ke atas istana sambil merayakan jatuh akhirnya dari istana bangunan istana. Di luar istana itu disetiakan anjing-anjing untuk menjaga Akhirnya berebut anjing itu kepada si perempuan itu Digigit Cuma dikasih sadar terus ini perempuan Enggak dibuat pingsan oleh Allah Digigit mulai jari-jarinya, kakinya, semuanya Dan dikasih sadar matanya melihat Matanya melihat sambil berdarah-darah Bagaimana kakinya digigit Kemudian dagingnya dirobek oleh si anjing-anjing Tadi itu tangannya juga begitu Bagaimana tulangnya diputus digrogoti sama anjing tadi itu Dan itu perempuan menjadi sambil melihat Terakhir yang dimakan matanya Adapun Nabi Yahya alaihissalam darah yang mengucur daripada tubuh Nabi Yahya mendidih saudara mendidih dan mengalir akhirnya raja memerintahkan tutup dengan tanah tutup dengan tanah, mereka bawa tanah ditutup dengan tanah si darah tadi, muncul darah tadi itu, sampai ke atas mengalir akhirnya semua orang tahu bahwa Nabi Yahya dibunuh Nabi Yahya dibunuh sampai akhirnya ada seorang yang bernama Buhtanassar dia melihat bahwa ini ini Terus tidak mungkin Akan bisa meredam darah Nabi Yahya Kecuali harus ditumpas Raja dan antek-anteknya Maka dia membuat kekuatan Diperangi itu Raja Sampai akhirnya dibunuh Dibunuh semua yang mendukung Raja Dan terjadilah sampai 70 ribu orang yang dibunuh Baru darah tadi itu Tidak Mengalir lagi Dan tidak mendidih lagi Tuh lihat Bagaimana Pengaruh Khomer Atau narkoba Sehingga Bisa Membuat Perbuatan yang sangat tercelah, bukan hanya membunuh saudara, tapi nabi pun akan dibunuh. Bahaya, benar. Yang dikatakan bahwa minum keras itu adalah ummul khaba'id. Induk daripada kejahatan-kejahatan. Tahu induk gak? Yang melahirkan itu induk. Yang punya anak, induk. Kejahatan ini umnya, ibunya, induknya adalah Khomer Dari Khomer itu nanti akan melahirkan banyak kejahatan Terjadinya perampokan, itu karena Khomer dan narkoba Terjadinya pemerkosaan, itu karena Khomer dan narkoba Terjadinya keributan, itu karena Khomer dan narkoba Terjadinya pelecehan seksual itu karena Khomer dan narkoba, karena itu semenjak Khomer dan narkoba tidak diberantas, jangan harap kejahatan itu akan bisa berhenti. Jangan harap. Karena Khomer itu adalah Ummul Khobait. Tidak bisa. Dua lipat ganda polisi pun nggak akan bisa menghentikan kejahatan. Jangan di Indonesia, di negeri yang maju, Amerika pun itu kriminalnya paling tinggi, saudara. Kenapa? Karena homer, karena homer, kebut-kebutan ada di mana-mana, homer, berandalan ada di mana-mana, homer, premanisasi ada di mana-mana, homer. Semuanya karena minuman keras dan narkoba. Nggak akan bisa. Ah, uh, kalau 5 di bawah 15% diizini, kalau di atas itu enggak diizini. Orang itu bisa 50%, bisa 100% dimulai dari barangkali 1%. Kalau orang itu mengkonsumsi dengan yang 1% sebentar lagi meningkat terus begitu. Mana ada rokokan langsung 2 pak? 1 batang dulu, Pak baru jadi dua batang, tiga batang sampai di tiga pak, empat-empak gak mungkin orang jadi langsung peminum minuman keras pecandu minuman komer kecuali dimulai dengan yang ringan-ringan loh kenapa gak harus ditumpas minuman komer memangnya ada manfaatnya pemuda-pemuda kita minum komer kok dibatasi 15% gak apa-apa tuh lihat bagaimana ini Sedangkan inginnya negara ini aman, tidak ada kriminal, tidak ada premanisasi, enggak akan bisa, enggak akan bisa kecuali kalau betul-betul dilarang minuman keras. Saya jamin tidak ada kriminal atau terjadinya itu sangat sedikit. Ummul khabaits nih. Kedua, wanita Ini fitnah yang paling besar bagi pria. Mata raktu fitnah kan? Abarra ala rijal ummati minan nisa'iru. Aku tidak tinggalkan fitnah. Yang lebih berbahaya kepada laki-laki umatku melebihi daripada wanita. Yang ada di masjid bisa berzina. Yang ada di pondok bisa rusak akhlaknya karena wanita Karena itu wanita ini harus diperketat Bukan berarti tidak boleh maju Tapi kalau maju ke disko, ke diskotik Kalau maju ke doli, ya larang Kenapa? Karena itu akan merusak akhlak nah disinilah kita harus paham bukan berarti wanita tadi itu adalah diperketat tidak, tapi wanita itu harus menjadi wanita yang soliha wanita yang soliha bukan yang dijual sama cukong-cukong bukan yang dijual sama germo-germo masa anaknya orang, wanita dijual untuk kepentingan materi saudara? diatur proses, prote, apa, prosentase kalau melayani satu orang 60% untuk dia 40% untuk germonya lihat bagaimana ini kemudian ham ikut membela hak asasi manusia, goblok namanya coba anaknya suruh begitu coba anaknya suruh begitu gak beres ini lihat ya bagaimana karena pengaruh wanita yang tidak sopan wanita yang mau menjajakan dirinya para nabi pun jadi korban dibunuh jangan-jangan nanti kiai-kiai juga dibunuh kenapa? gara-gara wanita benci sama kiai itu karena selalu mengusir misalnya pelacur-pelacur bunuh dia baru aku melayani kamu Karena itu Dua hal ini Kalau diatur Tidak ada Yang menjadi pecandu homer Tidak ada itu pelacuran Wanita dijadikan perempuan yang baik-baik Maka insyaallah Akan aman daerah itu Kan model-model Kadang-kadang ini begini model Sekarang ustad kah kiai kah habib kah Berbicara misalnya Dilarang ada perzinaan Kemudian germonya kok enak begitu loh. Merasa aman kadang-kadang menjajakan anaknya orang. Modal nggak ini? Coba pikir baik-baik kita tidak menuntut blend wong itu. Enggak. Kita tidak tuntut penjarakan. Enggak. Jadikan dia perempuan yang salihah. Jadikan perempuan yang berguna. Jadikan perempuan itu orang baik. Caranya germo ini ajaren Karena dia telah menjadikan dia perempuan yang terjerumus dalam lembah hitam. Ini orang yang biadab, ini yang harus dituntut bersama, ini yang harus dihabisi, ini yang harus dipenjarakan. Adapun orang-orang itu ayo dididik, dibimbing, begitu seharusnya. Ini namanya kerjasama saudara-saudara. Hadirin sekalian dan rahmatin Allah subhanahu wa ta'ala Telah terbukti banyak hal bahwa gara-gara wanita jahat Ini banyak yang dibunuh Untanya Nabi Sholeh dibunuh Yang merupakan mujizat daripada Allah Itu karena pengaruh wanita jahat Abu Lahab istrinya sampai di dikatakan Hama'latul Hatab Hama'latul Hatab Ummu Jamil Itu juga wanita jahat kita berharap wanita seperti Siti Maryam, wanita seperti Siti Fatima, Siti Khadijah, wanita seperti Siti Asia, yang dipuji oleh Allah, jangan menjadi wanita jahat. Lu kan tuntutannya bagus, kan baik. Karena itu tidak akan mungkin akan bisa terjadi keamanan, kecuali Khomer dan wanita dijadikan wanita yang solihah. Kemudian merupakan saat sunnatullah. Merupakan menjadi satu ketetapan Allah. Orang enggak tidak mungkin ada orang yang kosong daripada musuh, enggak ono, oh enggak ada. Sehebat apapun orang itu pasti ada musuh. Malah semakin hebat orang itu ting derajat dari sisi Allah, semakin hebat musuhnya. ya? Bagaimana para nabi? Ada musuh. Nabi pun ada yang diancam, Saudara. Terancam. Karena itu kalau ente jadi orang yang soleh supaya tidak punya musuh. Enggak kira eno. Walaupun kamu tidak berbuat jahat. Apa? Para nabi masa berbuat jahat dimusuhi kok. Padahal mereka mengajarkan tauhid, mengajarkan iman, mengajarkan mengajarkan akhlagul karimah, dimusuhi dan itu sudah pasti. Hanya cuma kewajiban kita harus mempertahankan. Kemudian diantaranya juga dengarkan baik-baik kemenangan itu kemenangan itu bukanlah berarti kehancuran musuh. Kemenangan itu adalah kamu tetap mempertahankan kebenaran sekalipun harus mati, itu kemenangan kalau anda lihat sepintas, koyok-koyok kalah Nabi Zakaria yang menang raja itu, tidak kemenangan itu tetap Nabi Yahya, tetap Nabi Zakaria, tetap para Ambiya, tetap orang-orang yang soleh kemenangan itu adalah yang mempertahankan kebenaran, itu menang saya sudah berusaha, tapi saya tidak berhasil Kamu berhasil, karena kamu tetap membeli kebenaran Enggak harus langsung sepontanitas Ayo, kalau berarti musuhnya tewas, berarti dia adalah kalah Enggak. Walaupun kamu yang tewas Karena itu, kamu jadi orang Islam ini jangan melihat Wah, kalau begitu kalah kita ya Kenapa? Musuh kita lebih hebat Musuh kamu itu hebat karena kamu hebat, paham ya? Musuh kamu itu kuat karena kamu adalah kuat. Musuh kamu itu orang-orang besar karena kamu itu adalah besar wahai umat Islam. Kalau kamu itu kecil musuhmu cili. Kalau kamu tadi itu hebat musuhmu hebat mana mungkin tinju kelas berat? kemudian musuhnya adalah tinju kelas ringan, kelas bulu mana mungkin Argentina Brazil misalnya Jerman Belanda misalnya itu hampir persekap misalnya mana mungkin artinya Musuh itu semakin hebat itu adalah he? Orang itu semakin hebat musuhnya tambah hebat Loh bukan berarti kalau begitu tidak ada harganya loh Ada mu, semut itu ya musuhnya sebanding dengan semut Gajah itu musuhnya yang sebanding dengan gajah Dia ada gajah tukaran dengan semut Begitulah juga, saudara. Kalau kamu menjadi orang hebat, jangan kamu berasa tidak punya musuh. Semua tidak boleh musuh dengan aku. Oh, kaiso. Nabi Muhammad disediakan musuh Abu Jahal. Nabi Musa disediakan musuh Fir'aun. Nabi Ibrahim disediakan musuh Namrud. Tuh, lihat bagaimana Nabi Yahya. Bagaimana nanti sebentar lagi Nabi Zakaria. Bagaimana Nabi Isa. Wah, wadah. Mereka itu luar biasa Anda lihat bagaimana Menyimak cerita para ambia Musuhnya hebat-hebat Nabi Hud kaum Ad Nabi Fulad wow, aduh. Mereka hebat-hebat Karena itu Anda semenjak menjadi orang beriman Tidak mungkin akan lepas daripada ujian yaitu menghadapi musuh tapi tugas kamu janganlah kamu menjadi orang yang bermusuhan hadapi semua dengan bijaksana ketika orang tadi itu menjadi orang yang baik hadapi dengan yang lebih baik udhhi tu bitahiyatin fahayyu biahsan minha au ketika orang tadi tidak baik ajak dia tadi itu kembali ke ajaran Allah dengan cara yang baik bukan dengan cara yang ekstrim Bukan cara yang anarkis aja dengan baik dengan nasihat. Udhul ilahubika bil hikmati wal muaidatil hasana. Tapi kalau kamu ketemu dengan musuh yang mengancam kepada kamu jangan jadi pengacup dan takut hadapi. Tapi bukan untuk bermusuhan, tapi untuk mempertahankan kebenaran. Dan ketika pun kamu kalah, tersiksa, mati sekalipun Kamu bukan kalah saudara Tapi kamu tadi itu adalah menang di sisi Allah Karena kamu adalah orang yang mempertahankan kebenaran Mudah-mudahan insyaallah Cerita Nabi Yahya ini akan membuat kita sadar Dan muslimin sadar bahwa minuman keras adalah sangat bahaya dan minuman keras itu adalah induk daripada segera kejahatan. Dan menghindar, menjauh daripada perempuan-perempuan jahat. Sehingga kita menjadi orang yang selamat. Dan juga mari kita bersatu untuk melindungi keluarga kita, lingkungan kita daripada minuman keras, daripada narkoba, dan juga daripada perempuan-perempuan yang bisa merusak akhlak daripada anak-anak kita, keluarga kita, mudah-mudahan insya Allah kebersamaan kita semuanya ini akan bisa mendatangkan bantuan Allah, amin, Allahumma, amin.